Mitra bisnis DPR telah menyetujui anggaran sebesar 1,8 triliun untuk membangun gedung baru. Salah satu alasannya gedung itu sudah miring sampai 7 derajat sehingga tidak ada yang berani menempati lantai atas. Padahal Departemen Pekerjaan Umum sudah memastikan bahwa gedung yang ada hanya mengalami kerusakan struktural yang ringan. Apalagi gedung itu belum lama umurnya, baru 13 tahun. Dan kalaupun gedungnya miring, ada teknologi untuk mengatasinya. Tapi protes dan kritik masyarakat sepertinya tidak didengar DPR karena rencana pembangunan itu tetap akan berjalan bulan Agustus nanti. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Pak Bin, bagaimana komentar Anda? Ya, itu menunjukkan mutu dari anggota DPR kita. Apa yang mereka berjuangkan itu terrefleksi di sana. Jadi kalau mutu anggota DPR kayak begitu, di mana mereka hanya mementingkan diri sendiri, apa jadinya lah rakyat kecil ini? Bajet yang begitu besar kan bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat atau apapun juga gitu. Nah, dan saya pikir organisinya apa memang misalnya gedungnya rubuh gara-gara gempa, ya oke okay, kita ngomongnya lain. Tapi gedungnya masih ada, ada perbaikan kecil-kecil, itu menurut saya lumrah ya. Semua gedung juga memerlukan pemeliharaan gitu. Tapi prinsipnya uh, saya tidak ada kata baik untuk proyek ini. Kemarin DPR mempermasalahkan mobil mewah menteri, tapi sekarang DPR justru mau membangun gedung mewah. Saya rasa yang eh, mobil untuk menteri itu pertama memang udah waktu penggantian mobil, ya. Nah, mengenai merek dan lainnya mungkin boleh dibicarakan gitu loh. Jadi saya juga melihat begitu ini menyangkut eh, orang lain, mereka ini sok kritis begitu menyangkut diri sendiri mati rasa. Nah inilah wakil-wakil rakyat kita di DPR. Ya memang eh, sekarang kan begini, di mana-mana yang ditekankan efisiensi. Yang ini yang saya katakan, kalau di tempat lain mungkin mereka sangat-sangat peka gitu. Tapi begitu menyangkut diri sendiri, mati rasa ya. Apakah sudah dilakukan efisiensi sebaik mungkin? Itu aja. Bagaimana ya cara rakyat menghukum mereka? dia jangan dipilih lagi, selesai kan. Kan yang milih rakyat. Kalau dia nggak dipilih kan dia tidak bercokol di sana. Jangan kita memilih wakil-wakil rakyat yang berfoya-foya, yang tidak punya kredibilitas, yang tidak punya track record yang baik. Ya jangan dipilih. Setelah rakyat ini mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti begini, saya sarankan untuk rakyat memilih wakilnya yang benar gitu loh. Karena sekarang ini kan sebagian itu terpilih bukan karena yang benar. Nah, itu yang milihkan siapa? Rakyat sendiri. Jadi sekarang kalau memang wakil rakyat yang model begini nggak baik, ya carilah yang baik. Masa 240 juta penduduk manusia Indonesia tidak ada yang baik? Carilah yang baik. Jangan sampai Anda kena... Ikut kena mani politics. Nah itu kan masalahnya cuma di situ aja. Demikian Bintoro Citrowirio dan saya Rizal Andika.